Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mau nanya Kalau perempuan sebelum melahirkan itu kan Banyak mengeluarkan ada yang Darah hmm, Ketuban Sama cairan lendir ya Urutannya tuh berbeda-beda Ada yang darah dulu Ada yang lendir dulu Ada yang ketuban dulu hmm, Yang mau saya tanyakan Apa hmm, sejak ya, kapan ya wanita mau melahirkan itu tidak boleh sholat tuh terus kalau orang mau sesar tuh kan mau lahiran itu kan dijadwal ya berbeda dengan orang mau normal kalau yang mau sesar itu kan ibaratnya kata dokter itu ibu tanggal sekian boleh sesar ibaratnya dijadwalkan duhur ya berarti kita kan akan melewati sholat asar Apakah sholat asar itu boleh ditarik ke sholat duhur? Bu ya? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masalah darah. Darah yang mengiringi kelahiran berbeda dengan darah yang datang sebelum kelahiran. Kalau datang yang darah yang datang sebelum kelahiran sebelum kelahiran dalam tempo yang cukup beberapa hari sebelum kelahiran maka darah yang datang sebelum kelahiran itu asalkan masuk rumus had maka akan dihukumi darah had sebab menurut madhab kita Imam Syafi'i seorang wanita had masih mungkin eh seorang wanita hamil mungkin untuk had kecuali madhab Malik tapi kalau darah yang mengiri kelahiran itu adalah bukan darah had darah yang mengiri kelahiran jadi tidak dihukumi sebagai darah had Adapun cairan putih yang bukan darah yang datang sebelum kelahiran juga bukan penghalang untuk sholat. Jadi seorang wanita masih tetap melakukan sholat saat itu sebelum kelahiran dan baru setelah melahirkan seorang wanita telah berhadas besar yaitu karena melahirkan dan setiap orang yang berhadas besar wajib mandi. Tapi ingat. Kalau orang habis melahirkan lalu ketumpangan darah nifas setelah melahirkan kok ada darah berarti dia kena kena hadas dua yang satu melahirkan kemudian setelah melahirkan belum sempat mandi kok keluar darah nifas maka di saat keluar darah nifas maka ibu tersebut haram mandi besar ini kesalahpahaman di masyarakat juga seorang ibu yang baru melahirkan dipaksa sama ustadnya suruh mandi besar hukum mandi besarnya haram jika ternyata dia masih dalam keadaan nifas sebab apa? kalau dalam keadaan nifas hadas tidak terangkat. kalau dia mandi besar main-main ibadah maka hukumnya haram tapi kalau ibu habis, habis melahirkan kemudian masih ada nifas ada darah keluar darah nifas ibu bolehlah mandi keramas yang bersih biar wangi jangan sampai ibu-ibu yang datang merasa merasa tidak nyaman ibu baru melahirkan bawa jeruk terus ya tidak enak jadi keramas boleh, yang tidak boleh niat mandi besar itu kemudian jika ada orang mau dicek di cesar itu kemudian dia mau menjamak sholatnya boleh ibu bahkan bukan mau sesar yang sakit ibu pengen menjamak nggak usah pergi jadi ibu boleh menjamak sholat di rumah yaitu waktu ibu sakit mau nggak mau sakit aja biar bisa jamak terus nggak mau ya jadi sakit boleh menjamak maka ini ilmu yang harus kita Pak, sampaikan, jadi kalau orang tua kita sakit, suruh jamak saja sholatnya biar tidak mondar-mandir, kasihan ke toilet apalagi maghrib dengan isyak itu berdekatan langsung sholat maghrib dan sholat isyak, menjamak karena sakit termasuk duhur mau disesar jam 2, sholat duhur sekaligus sholat asar tapi tidak ada kosor kosor itu hanya bepergian jauh saja baik ini saja, wallahu a'lam bisawab